Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hamdan kama amar Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah Irghaman liman jahatabihi wa kafar Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu Sayyidul khalaiki wal bashar Allahumma salli wa salli mubarik Ala habibina wa syafiina wa maulana sayyidina Muhammad Matasalat aynun binadhar wa udhunun bi khabar Wa ala alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar Allahumma ya Rabbana wa ya ghafirud dhunubi ighfiridhun wa ya mufarrijal kurubi farrijil kurub wa yasatirul uyubi sturil uyub wa yaqabilat taubati wa yaqabilat tawbi tub alaina innaka anta tawwabur rahim allahumma ya rabbana urzuqna habibika sayyidina muhammad allahumma ya Rabbana habib ilayna at ta'ata habib ilayna at ta'ata wa hashurna ma habibika sayyidina muhammad wa tahta liwa'i habibika sayyidina muhammad allahumma ya Rabbana anzulna taubata qabla al-maut wa shahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du alhamdulillah para pecinta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah kita pada malam hari ini senantiasa di dalam rahmat Allah bimbingan Allah doa para malaikat Permohonan ampun dari Makhluk-makhluk Allah Seperti yang pernah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW Bahawa orang yang menuntut ilmu itu Senantiasa Dimintakan ampun oleh Makhluk-makhluk Allah Termasuk segala kehidupan Yang ada di dalam lautan Lebih dari itu Malaikat Ridho dengan kita Maka ini adalah satu acara yang luar biasa sangat mulia besar agung dan yang mengagungkan ini adalah yang maha agung Allah subhanahu wa taala dan yang memuliakan ini adalah orang yang sangat mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kita kemarin Najis ya berbicara tentang syarat sahnya sholat adalah suci dari najis di satu tempat dua badan tiga baju yang kita gunakan untuk sholat setelah itu tidak wajib selain ini tempat untuk kita sholat harus suci dari najis baju yang kita kenakan suci atau bersih dari najis badan kita pun harus bersih dari najis maka kalau ada orang melakukan sholat ada najis di salah satu tempat salah satu tiga hal ini maka sholatnya tidak sah kemarin kita bahas satu tempat itu aslinya semuanya suci ya sudah jelas tidak boleh ragu lagi sebab kalau ilmu fikih enggak boleh setengah suci, setengah najis, setengah faham. Harus faham, benar-benar faham. Salah, faham juga salah. Cuma kemarin ada yang tertinggal bahawa tempat itu harus suci, yang dimaksud harus suci itu yang anda injek saja. Sama yang anda tempelin waktu sujud saja selebihnya tidak wajib yang penting dua kaki anda berdiri di tempat suci kemudian waktu anda sujud suci, biarpun di kiri kanan anda itu najis, tidak masalah hanya makruh saja misalnya di depan anda itu ada najis tapi anda kalau sujud bisa begini misalnya bisa menghindar dari najis ya, ya tetap sah sholatnya Intinya kaki Anda tidak nempel dengan sesuatu yang najis. Tangan Anda waktu bersujud tidak nempel najis. Baju Anda yang menempel dengan Anda tidak nempel dengan najis. Itu saja. Hanya muha muhadah yakni muhadah atau lurus misalnya dengan najis itu makruh misalnya waktu sujud dada kita kok lurus dengan najis, di bawahnya dada kita ada najis itu hanya makruh saja, kenapa dikatakan makruh, bisa menjadikan orang was-was ya? nyentuh atau tidak nyentuh tadi ya hanya kita ingin menjelaskan bahwa yang penting kaki yang kita gunakan untuk berdiri tidak berpijak kepada sesuatu yang najis tangan lutut waktu sujud, jidat tidak bersentuhan dengan najis misalnya di atas kepala kita beberapa senti ada najis, kita sujudnya tidak di tempat itu sah supaya jelas gitu ya jadi kita misalnya mushalat kita ada najisnya dilingkari saja kiri kanannya pakai sholat gak apa-apa ini ilmu itu harus begitu jelas gak ada setengah jelas nanti setiap hari ngepel no. selesai masalah itu hanya makruh saja tapi sah berarti nanti disucikan kemudian cara mensucikannya sudah dibahas belum ya Mungkin nanti sekalian cara mesin jadikan satu, kita ingin bicara tentang yang di badan. Cara mencucikan itu gampang ya, mungkin takut ketinggalan ya. Jadi kalau ada bagian tertentu yang najis, Anda lingkari. Anak kita kencing di satu tempat, dilingkari itu saja. Setelah Anda lingkari, sampai mengering barangkali. Kalau sudah mengering kan ainun najasah, bentuk najisnya sudah tidak ada. Kemudian yang tersisa, baunya juga hilang. Biasanya kalau kena angin, kalau kencing-kencing biasa ya kemudian setelah warnanya juga tidak ada, sehingga tidak terlihat, mana diciumi pun tidak ter, tidak terlihat, biarpun mencium tidak harus ya kita cium, seandainya kita cium baunya sudah tidak ada, kita lihat pun tidak terlihat oleh mata kita mau dipegang pun ternyata juga tidak ada karena bekas kencing, maka itu najisnya berubah menjadi najis hukmi ya? najis ada dua macam, ainiah yang terlihat materinya sama hukmiah, ya? hukumnya saja najis tapi tidak bisa dirasakan. Najis ainiyah itu terlihat atau terasakan oleh lidah kita atau tercium oleh hidung kita. Tiga tok. Biarpun mencium sama menjilat tidak dianjurkan. Makanya jangan sok tahu itu orang waswas. -was. Kayak kucing jadinya ya. Di sini kena nacu dicium misalnya, sudah kalau tidak kelihatan jadi hukmiah kok susah banget sih misalnya di sini ada anak kencing tadi, ya anak kencing sudah kita garisi, sudah tidak ada warnanya, sudah gitu saja, sudah apakah harus saya cium? ya kayak kucing tidak apa-apa dicium tidak dianjurkan mencium, namanya kencing dicium, kotor, corok ya tapi orang was-was itu, dipikir harus kita mencium agar tahu baunya ada atau tidak harus dijilat agar tahu rasanya atau tidak orang gila. Nah ini biasanya belajar fke nya ngamur itu, fke gambar sambil setengah tidur itu. Di jadi najis itu najis ainia itu adalah najis jika ada rasa, ada bau, ada benda yang terlihat. Nah untuk tahu ini kan harus dicilat, cilatin najis. Lihat bodoh bener orang itu. Tidak wajib anda menjilat kalau mau dijilat gimana? ya jilat aja boleh kalau najis gimana? eh.. ada najisnya kan? mau ditelan? haram tuh malahan jadi ternyata VK itu indah bukan berarti harus dijilat sama dicium makanya biar orang gak waswas -was sini oh, orang nyium najis, atau gak ceritanya orang suka waswas. -was? ibu gak usah waswas urusan najis di tengah jalan Kok tiba-tiba dalam lenyak di kaki kok basah-basah Sudah jangan dianggap itu tai, tai kucing, tai anjing, tai ini tidak usah dipikirin. Sudah, ah itu paling air Dasar orang wasfas mondok ngantuan itu Tidur mondoknya, di belakang lagi suka ngeliat Di tengah malam berjalan kakinya itu becek Dilihat, aduh apa itu Karena kakinya ada basah-basah -bas, selalu dipegang sama tangannya eh. Setelah dipegang sama tangannya dicium Ya Allah tai anjing, lihat Empat tempat, kita kepalanya ada Hidungnya ada tangannya ada, ya ini orang waswas, -was, orang bingung ya. Sudah enggak usah waswas -was, kalau ada bahasa-bahasah, jangan ditanya, jangan dipikirin sudah. Kecuali nanti kelihatan diterang bulan baru diterang matahari, wah ini kelihatan baru. Jadi jangan dicari-cari sebab aslinya dunia bumi ini semuanya su so, selesai itu. Kita tidak ingin ada pula orang waswas -was, gitu ya. Sebagian kiai kalau ada orang waswas, kupui saja. Akhirnya dia takut. Kalau ada orang waswas, -was, digebukin. Biar apa? Enggak waswas lagi. Biar cepat nanti butuhnya. Buk. Gitu. Hah. Jangan lama-lama. Itu. Baik. Jadi cara mensucikannya adalah gampang seperti itu. Atau mendesak. Barangkali kita belum melangkah ke baju ya. Karena ini yang sering terjadi ya. Ada kencing. Segera pengen dikeringin. Takut anaknya main. Kalau mau diguyur semuanya. Waduh anaknya bandel. Lima lagi kecil-kecil. Sebab kalau nanti harus dipel lagi dikunci semuanya kan. Sebab anaknya enggak bisa diam, kotor nanti ya. Wah, pusing ini. Sudahlah, dah usah susah susah. Tempat yang dikencingi oleh anak kita tadi dikeringin. Ini ada satu ustaz juga pernah ngobrol dengan kita. Ya, kita maafkan ya. Semoga Allah mengampuni kami dan dia. Bukan giroh, bukan mengubah, bukan mengunci. Karena dah kita sebut namanya. Katanya apa? Dipel itu sudah suci. Inna kalau najis di pel, itu najisnya kemana-mana. Itu orang hebat namanya. Kalau najis, itu di pel, itu pindah kemana-mana. Sebab yang bisa memindah najis itu sesuatu yang basah. Kalau basah memindah najis. Tapi kalau kering tidak pindah najis. Ibu mengumpulin batu. Tak tahu nyapa kena. Kotoran onta atau kambing atau sapi yang sudah kayak batu, sudah dipanggil. Tangan ibu kering, tangan bapak kering. Setelah itu, ya Allah, tayi. Sapi, ya sudah, gimana? Ya karena ini kering dengan kering, kering dengan kering, tidak memindah najis. Tangan anda suci. Sama anjing itu berpindah najisnya ke tempat. Sholat itu adalah kalau memang anjingnya basah. Maka kalau ada anjing lewat ke masjid sini, ya biarin saja. Memang anjing enggak punya jalan khusus kan? Saya yang salah punya masjid. Terus bagaimana apakah dipel? Kalau sampai dipel ini pasti orang enggak belajar itu. Dilihat kering atau tidak kering kakinya. Kalau kencing kencingnya basah baru najis. Kalau anjingnya kering enggak apa-apa. Makanya kalau Anda memeluk anjing, Anda kering anjing kering tidak najis. Nah, ini adalah kadang orang enggak faham. kesenggol anjing saja jerit, astagfirullahalazim, bingung ya makanya ngaji, kalau tidak ngaji memang suka bingung jadi kering aljab bijab layu najisan kering dengan kering tidak memindah najis ini harus dipahami ini, tidak ada setengah paham jelas, jadi kalau kering tidak memindah najis ini tadi kena kencing semuanya, setelah kering anda kering, dia kering anda jalan di atasnya najis tidak pindah ke kaki kita kecuali anda wuduk kakinya basah nginjek tempat bekas kencing jadi najis Baik, anak kita kencing di lantai, tehel keempat misalnya. Kita tandai ya, kita tandai nunggu keringnya kelamaan. Caranya bagaimana? Dikeringin dulu, ambil alat pel atau apa saja yang kering, dilap itu kencing. Setelah dilap, alat pelnya najis atau tidak najis? Najis, awas hati-hati ya. Taruh di timba, nanti ditaruh ke kamar mandi, segera dicuci. Setelah itu dibiarkan karena sudah dilapkan kering ya. Setelah kering ada warnanya atau tidak? Tidak ada. Maka saat itu sudah berubah menjadi hukumiyah. Najisnya najis hukumiyah saja. Setelah najis itu hukumiyah enak cara menyucikannya. Guyur air segelas diratakan beres sudah. Tidak harus diguyur semuanya lantainya yang selebar itu. Sebetulnya kalau punya ilmu enak. Yang bermasalah nggak ngerti kencing sedikit pel lagi besok pel lagi akhirnya apa rumahnya tidak suci kalau sudah rumah tidak suci bikin males sholat padahal sholat kan enak tidak harus di musola anaknya lagi main di situ tuh aja di ruang tamu ngapain susah ruang tamunya suci mau sholat dua hal saja bingung tidak ada yang jaga anaknya memangnya anaknya tuh gimana sih lagi main di situ ya kita di belakang anak kita main kita belak di, di samping anak kita kita sholat karena rumah kita suci tidak susah. Jadi ini harus diperhatikan cara mensucikannya. Makanya kalau biarpun itu kering, misalnya najis sudah kering kok najisnya berarti najis hukmiyah. Kalau kita pel gimana? Najis semuanya ya. Tidak boleh. Jadi kalau najis hukmiyah baru suci kalau diguyur dengan air. Biarpun tidak harus menggenang ke semua tempat, tidak. Menggenang ke tempat air tempat tersebut. Misalnya satu tehel diguyur air satu gelas kok merata ke satu tehel selesai. Nah ini harus dijelaskan supaya kita mudah di dalam mensucikan tempat sholat. Sebetulnya baju kena najis. Yang harus kita cuci ya yang kena najis saja. Ingat lengan kanan saya tadi kekencingan. Kena kencing misalnya. Ya sudah dicuci saja kanannya saja. Itu sudah cukup aslinya. Cuman biasanya orang tidak telaten sekalian dicuci semuanya. Tapi kadang-kadang tidak seperti itu. Kasusnya mau ke masjid ya. Anaknya buru-buru mau kenceng ya. Belum diapa-apain, belum dibuka, sudah keluar. Kena ke tangan, mau gimana? Tidak jadi ke masjid. Langsung ke masjid, dicuci sini saja, beres. Jadi gampang sebetulnya urusan najis itu. permasalahannya kalau kita tidak tahu, maka jadi ruwet semuanya. Barangkali tidak terlalu panjang lebar, karena sudah masuk setengah jam ini. Ini untuk cara mensucikan najis di tempat ada kalau najis ayniyahnya masih ada, warna kuningnya jelas, atau rasanya ada, baunya ada tapi ingat, lupakan urusan rasa dan bau, itu saja sudah sebab tidak ada ulama' yang mengatakan sunnah untuk dicium sama sunnah dirasain, selesai sudah bahkan makruh Sebagian ulama mengatakan makruh kebanyakan ulama, termasuk mohon maaf orang habis istinja, habis membersihkan dengan saktapa, membersihkan tempat pegawai buang air besar, itu makruh malah kalau dicium, padahal dicium kan untuk membuktikan sudah bersih atau belum kan, pertama jorok, yang kedua makruh, gak dapat pahala, kalau sudah ya dikira-kira bersih, ya bersih sudah begitu saja, gak usah pakai dicium, ada orang was-was, Pokoknya sumbernya waswas -was itu kata Imam Bozali adalah bodoh. Kalau belajar sambil tidur, jadi tidak usah kalau Imam Bozali. Mungkin kita bahasa kita terjemahkan Kalau ada orang waswas -was, langsung tunjuk itu pasti tiduran kalau kalau ngaji. Sebab sangat gampang urusan fikih itu asalkan benar-benar paham, jelas. Kalau najisnya masih ada terlihat warna kuningnya, hilangkan rasa kuning. Misalnya kencingnya terlalu kuat kan? Kencingnya habis minum obat apakah kuning? Jadi waktu mengering masih ada bekasku ningnya ambil alat pel dilap saja begitu kuninya hilang kan berarti alat pelnya basah basah berarti najis hati-hati jangan dipel kalau ngepel salah itu saja dilap maksudnya biar najisnya berubah menjadi huk miah setelah sebentar kita kasih kipas kering guyur aja air sedikit sebab kalau ainnya itu bahaya kalau najis ainnya bentuk warnanya itu masih terlihat kalau Anda guyur semuanya jadi najis itu nanti lah, kuningnya pindah ke sana semua yang kepindahan itu adalah jadi najis makanya upaya kalau mencuci tempat itu jadikan najis hukmiah dulu jangan ainiyah bedakan ainiyah itu endo mata ya. supaya gampang saja terlihat oleh mata sama dirasakan oleh lidah sama hidung tapi kita suruh melupakan saja urusan dicium sama di ini ain terlihat dengan mata kalau terlihat harus hilangkan dulu sampai tidak terlihat gimana caranya baru hukminya kalau sudah tidak terlihat apalagi lupa tempatnya dikira-kira saja tadi kayaknya depan pintu, ya depan pintu baik depan pintu saja dicuci berbeda begini tadi ada di ruangan masjid ini ada anak kencing di mana tempatnya? Wallah alam, ha, dipel semuanya itu karena apa? Gak bisa menentukan di mananya ya Tadi ya pokoknya ada anak kencing Ngelihat, iya saya ngelihat Cuma saya lupa di sebelah kanan, bawa kiri ke depan Nah kalau gini kerjaan nih ya Karena gak bisa menentukan bagian mana Pel semuanya itu Makanya di rumah itu harus ada kapur apa tanda Kalau ada anak kencing langsung ditandai Kalau lupa tandanya pel semuanya tuh Makanya harus perhatian gitu Kalau ingat enak bagian itu saja Selesai insya Allah Uh, tadi untuk mencucikannya adalah seperti itu. Kalau masih ainiah terlihat oleh mata, ditiadakan warnanya. Kemudian setelah itu kita guyur dengan air sekali saja, itu langsung suci itu air. Bahkan airnya itu mercuci. Tapi kalau masih terlihat warnanya, air yang masih ada kuning-kuningnya itu najis jadinya. Tapi kalau sudah najis yang hokmiyah kita guyur air, maka airnya itu adalah suci. Biarpun merci kemana-mana suci. Tapi ada kencing masih genang kencingnya. Anda kuyur biur, wah langsung ke, ke semuanya, menjadi najis, baik, jadi kita belum pindah dari permasalahan yang kemarin, semoga ada manfaatnya, sedikit demi sedikit insya Allah, jadi bukit nanti, al-hikmah atasi'ah atasi ah asyrah, hikmah yang ke-19, Tolong kalau ada permasalahan, masalah ini dicatat nanti supaya tambah. Nanti kita beri kesempatan bertanya lebih lama. Kita baca hikamnya tidak banyak. Berapa? 19 ya? Al-hikmah atas ya Ashroh. Hikmah yang ke-19. Hikmah itu kalimat yang penuh makna ya. La tadlub. Jangan meminta minhu dari Allah Ayukhrijaka untuk mengeluarkan kamu Minhalatin dari satu Keadaan, kondisi iastamilaka agar Allah artinya menggunakan aslinya agar Allah menempatkan kamu fi ma ke dalam keadaan yang lain atau ke dalam kondisi yang lain Kenapa? Sebab falau arodakah. Sebab jika Allah menghendakimu menjadi baik, menjadi mulia. Sebab jika Allah menghendakimu lesta mahlakah niscaya Allah akan mengfusikan engkau menjadikan engkau punya fungsi, menjadikan engkau bermanfaat, min duni ikhrajin, tanpa engkau keluar dari keadaan dan posisimu, dan kondisimu, kami ulang lafadnya, la tadhulub minhu, jangan meminta kepada Allah, ayukhrijaka untuk mengeluarkan kamu, kamu wahai orang yang telah dimudahkan untuk ngambil sebuah disiplin ilmu. Kamu wahai orang yang telah dimudahkan oleh Allah untuk cari rezeki. Kamu orang yang telah dimudahkan Allah untuk ngurusi sebuah usaha yang halal dan mubah. Tekuni usahamu ini, tekuni profesimu ini. Karena Allah menempatkan, asalkan mubah, bukan yang haram ya. Kalau Anda menjadi sekuriti tempat judi misalnya, ya harus keluar. Misalnya Anda mendapatkan tugas di tempat yang halal. Atau Anda punya dimudahkan oleh Allah untuk jadi dokter. Misal saja, Allah memudahkan Anda untuk masuk fakultas kedokteran atau fakultas ekonomi. Anda dimudahkan oleh Allah memasuki fakultas kedokteran. Dan dimudahkan, pertama, Anda ada bakat di situ. Kedua, tidak ada halangan secara materi, ada Anda. Anda punya. Kemudian dukungan dari keluarga juga ada di situ. Ini adalah satu keadaan, kondisi, situasi Anda. Selagi Anda di tempat yang semacam itu, La tatlub. Jangan minta kepada Allah Minhu dari Allah Ayyukhrijaka untuk mengeluarkan anda Dari tempat tersebut Dari posisi tersebut Dari profesi tersebut eh, Minhalah Halah itu profesi anda tadi Lias ta'amilaka agar Allah Menjadikan engkau lebih bermanfaat Jangan minta pindah Atau berusaha pindah untuk mencari menjadikan diri Anda lebih bermanfaat fima siwaha pada posisi atau kondisi atau profesi selain itu sebab fallo aradaka jika Allah menghendakimu besar di hadapan Allah mulia di hadapan Allah dengan profesimu itu Lestak malakan, insya Allah akan menjadikan engkau bermanfaat dengan profesimu itu. min duni ikhrajin, tanpa anda harus keluar dari profesi anda. Ini ada hubungannya dengan hikmah yang lalu. Semua orang itu didudukkan kepada tempat sendiri-sendiri untuk menjalankan fungsinya masing-masing. Bahasa yang sering kami sampaikan adalah sur, pintu surga anda itu beda-beda. Semua orang punya pintu surganya masing-masing. Si kaya punya pintu, si pejabat punya pintu, ulama punya pintu. Ulama pintunya mengamalkan ilmunya dan memberi contoh yang baik itu pintunya. Kalau berusaha mau sedekah, enggak bisa keluar keluar tidak bisa masuk surga nanti. Karena dia sudah ustaz bisanya, soalnya memberi contoh, ngajar. Kalau mau nyantuni seribu anak yatim, enggak mampu khayalannya. Saya harus menyantuni anak yatim. Kapan nyantuni? Kamu tidak punya duit. Si kaya raya pintu surganya dengan uangnya Untuk nyantuni fakir miskin dan sebagainya Tapi hayalannya saya ingin jadi ustaz besar Ilmu tidak punya Kapan mau jadi ustaz besar? Fungsimu itu harus kau jelaskan Manfaatkan keberadaanmu itu Jadilah orang kaya yang bermanfaat dengan kekayaannya Anda punya fungsi, surgamu di situ. Pejabat pun begitu Nah ini adalah penegasan dari Ibn Atta'illah As-Sakandari jadi Allah membuat manusia bermacam-macam untuk saling melengkapi. Siapa yang paling mulia? Nanti ada. Yang paling mulia adalah yang paling tulus di antara semuanya. Di dalam berjuang karena Allah Subhanahu SWT. Anda ditempatkan oleh Allah pada satu pekerjaan yang halal. Sudah, Anda tekuni itu. Anda ditempatkan oleh Allah dalam satu posisi yang baik. Misalnya menjadi ibu rumah tangga. Anda pantas paling cocok menjadi ibu rumah tangga Yang meladeni anak-anak Melayani anak-anak Menyenangkan suami Itu posisi Anda yang bagus Kemudian Anda melirik Ada orang kok bisa ustad, ustadah Seorang perempuan aktif di dunia dakwah Saya pengen kayak itu ya? Kan? Dengan harapan Anda pengen mendapatkan pahala lebih besar kan? Sehingga Anda berusaha untuk pindah ke posisi yang anda sudah ditempatkan oleh Allah di tempat itu, lalu anda berusaha pindah. Belum tentu anda mendapatkannya, dan anak pasti telantar. Maka tekuni anda sebagai apa? Kadang ada seorang istri memang mendapatkan suami, yang paling tepat anda adalah di rumah saja untuk merawat anak-anak, ada. Ada yang anda harus ikut terjun di dunia dakwah, ada. Ada seorang laki-laki yang ternyata tidak usah keluar dari rumahnya, dia dakwahnya di kampungnya saja. Ada yang harus keluar, jadi semuanya ada tempatnya masing-masing. Maka tekuni di tempat itu. Serius di tempat itu. Syaratnya satu. Agar benar ya. Anda jadi apa sekarang? Pakar ekonomi. Coba tekuni di sini. Enggak usah melirik pintunya orang lain. Karena pun Anda sudah dimudahkan oleh Allah menjadi seorang pakar ekonomi. Menjadi dokter. Anda yang jadi dokter. Tekuni Anda bagaimana jadi dokter. Yang dengan posisi Anda. Profesi Anda. Anda punya nilai yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Ibn Athaillah Sakandari menyebutkan bahwa yang pertama yang harus kita pahami harus tahu siapa yang memberi pahala kepada kita. Jawabnya adalah Allah. Karena yang memberi pahala adalah Allah. Jika Allah bisa memberikan pahala kepada seorang Mujahid juru perang dengan pahala yang besar, dengan jihadnya Maka Allah pun bisa memberikan pahala kepada anda yang berjihad dengan model anda sendiri Karena memberi Allah Dan anda bisa berjihad, satu orang bisa berjihad, siapa yang membantunya? Allah Maka anda pun dengan profesi anda pun yang membantu adalah Allah Yang memudahkan anda jadi dokter adalah Allah Yang mengundang pasien adalah Allah Kembalikan semuanya kepada Allah ini yang pertama harus faham bahasanya yang memberikan uh, yang memberikan pahala itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan jenisnya ibadah, bukan jenisnya amal besar, kecilnya pahala amal seseorang itu adalah di dalam nilai ketulusannya di dalam dia itu menjalankannya kalau karena Allah nyaman. Biarpun itu ustaz kiai di mimbar, kalau ternyata ceramah pengajiannya bukan karena Allah, enggak ada nilainya. Tapi dokter yang setiap pagi bangun ternyata yang pikir untuk nolong orang. Seorang kaya cari duit karena dia punya tanggungan banyak yatim piatu, bangun masjid dan sebagainya. Dan tulus karena Allah Subhanahu wa taala, dia lebih mulia daripada ustaz. Jelas? Artinya Siapapun anda. Ayo serius. Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini saling melengkapi. Di samping yang pertama adalah harus faham. Siapa yang memberi pahala. Siapa yang memberi pahala. Dan siapa yang membantu anda untuk menjadi orang seperti itu. Dokter, ekonom, pengusaha. Atau jadi petani. Atau apa saja. Itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah kita paham itu. Maka mudah. Nanti untuk menjadikan pahala itu jadi gede, ya sudah, saya akan tekuni di sini. Saya sudah jadi dokter, ya sudah karuan, saya mau jadi dokter yang berjuang karena Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dikatakan dapat dua gaji dikasih orang, pahala dikasih Allah, lihat enak. Dikasih orang asalkan normal, bukan main cekik ya. Sama kalau main cekik orang dagang nyekek, nggak boleh berjabat nyekek, nggak boleh dokter nyekek, nggak boleh kiai meres juga gak boleh, sama ini kasusnya kasus memanfaatkan itu ada, tentang orang butuh, tentang kiai-kiai itu paling enak meres dibanding dokter sama yang lainnya kiai meres nih, eh cincinnya bagus nih buat saya ya, udah enak kalau kiai minta ya ah ini meres kelasnya, dokter meres ada, mungkin pasien ini lagi butuh, ya meres harus beli obat, misalnya gak beli obat, gak tau, nah, ada, karena ini gak kenal Allah semuanya kiai kiainya gak kenal Allah seperti itu, dokter gak kenal Allah berbahaya Apalagi dia punya apotik di samping rumahnya. Akhirnya harus beli obat. Biarpun tidak penting. Harus beli. Nah ini tidak amanat. Dokter. Kiai dulu ya. Supaya tidak ada yang tersinggung. Kiai dulu tadi ya. Sudah jelas ya. Ada dokter. Ada apa lagi? Hah? Orang mau jualan. Ini eh, pokoknya macam-macam lah. Bohong. Jadi ada... Kalau sudah bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala rusak. Biarpun itu modelnya ustadz meres jabat. Wah hebat lagi. Pejabat juga. Orang kaya sama. Semakin kaya. Kadang-kadang kalau semakin kaya. Tidak ada kesadaran untuk berjuang di jalan Allah. Tidak segan-segan dia untuk meres menindas bawahannya. Dolim. Bawahannya. Ini ada. Membangun sebuah lembaga labelnya adalah Islam. Yatim biatu. Ya tempiatu, ya, ya tempiatu, ini paling enak untuk cari duit, ya, ya tempiatu enak paling duit, ya tempiatunya melarat terus panitianya kaya ada, hati-hati ini paling bahaya, rumah, sosial, rumah sakit dan sebagainya, subhanallah ya, semoga kita punya rumah sakit ya, amin. Pengen rumah sakit tuh kita geli, nama rumah sehat ya, jangan sakit rumahnya, pengen punya rumah sehat. Ini adalah fardhu Kifayah, orang yang masuk ke situ adalah dengan penolgaan, duit, gak punya duit bisa masuk ya. Nah, artinya ada pertolongan yang kita utamakan dan kita memang harus mendidik. Makanya Ibn Atta'liya Sanggadari ingin menjadi gurunya semua. Gurunya semua, dokter berguru. Kemudian kita harus tahu, yang kedua ya, bahwasanya amal ibadah itu macam-macam. Ya, tadi pertama, tahu siapa yang beri pahala. Yang beri pahala adalah Allah. Allah bisa memberikan pahala melalui Anda, ilmu kedokteran Anda melebih daripada ulama. Bisa, asalkan Anda serius. Karena farduqifah ya, luar biasa. Anda mulai dari pagi bangun sampai sore mikir orang. Wah, hebat benar ini orang. Kemudian yang kedua, kebaikan itu macam-macam pertama dari bentuk mubah, asalkan pekerjaan itu mubah boleh-boleh saja maka jika anda tekuni, kemudian anda arahkan untuk Allah maka itu akan punya nilai pahala semua, apapun anda jabatan, kekayaan, keahlian anda arahkan untuk Allah maka menjadi nilainya besar di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala karena ketulusan anda di saat anda melakukannya tadi disebutkan apa? Jangan anda menginginkan untuk keluar dari itu Bakal keluar belum tentu, itu setan biasanya ngajak Sehingga ada orang yang istiqomah Dan memang orang Islam tidak istiqomah ya, kalah terus ju. Masa di luar Islam, kalau pengin begini harus jadi begitu Anda begitu, anda harus menekuni begini Karena Allah menempatkan di saya seperti ini, istiqomah Mau jadi dokter, dokter yang benar, jadi pakar nomi, pakar ekonomi yang benar Yang kedua adalah segala kebaikan itu ada Kebaikan itu bermacam-macam dan yang akan menjadikan bernilai itu adalah Karena ketulusan niatnya Dan lagian Disebutkan tadi Kalau Allah menghendaki Allah bisa menjadikan Anda bermanfaat Biarpun Anda tetap dalam profesi Anda Posisi Anda Allah bisa menjadikan Anda bermanfaat Tanpa Anda harus keluar dari tempat itu Yang dokter fakultas kedokteran atau yang kaya anda bisa kalau memang anda rindu kepada kemuliaan rindu kepada Allah tanpa anda harus keluar dari profesi anda menjadi sodagar, pedagang, dokter tanpa harus anda keluar Allah bisa memberikan menjadikan anda manfaat anda bisa mendapatkan pahalanya orang hebat orang yang ahli ibadah dengan anda tanpa harus keluar dari tempat itu sehingga Allah memberikan kerinduan dia dokter tapi rindunya ibadah rindunya kepada ilmu luar biasa Di sela-sela kesibukannya dia sekolah, fakultas, kedokteran tidak lupa dia menimba ilmu gak penting harus masuk pesantren tidak penting harus ini menimba ilmu duduk di majelis kaya raya diberi oleh Allah kemudian jadi orang kaya karena Allah ingin memuliakan dia biarpun dia tidak keluar dari posisinya dia menyempatkan diri untuk ngaji belajar, menuntut ilmu tidak peduli pakai gelar ustadz atau tidak gelar ustadz gak penting bagi dia yang penting dia harus belajar Nah ini karena Allah ingin memuliakan dia. Tidak penting harus pakai gelar doktor ilmu fiqh syariah, apakah dia masuk pesantren tidak penting. Sehingga dia profesi yang telah Allah pilihkan untuk dia tetap berjalan. Nah, Allah akan membukakan hatinya sehingga dia masih rajin menuntut ilmu. Banyak dokter bahkan kita punya guru seorang jenderal. Dr. Ali Asy-Syarofi, jenderal kalau di Yaman itu kalau sudah nyebut orang ini semua orang berpangkat adalah ya muridnya. Gitu loh. Allah menjadikan orang ini bermanfaat dengan profesinya. Sehingga beliau fikihnya kuat, tidak sampai di situ hafal Al-Qur'an. Bayangkan. Ngajar kita itu, kita diajar masalah hukum, undang-undang itu oleh seorang profesor, Doktor Jenderal yang hafal Qur'an, pekehnya kuat, adabnya bagus, mulia. Nah ini kan, dia tekun menekuni profesinya. Sampai menjadi seorang jenderal. Tapi kenapa? Dia ada rindu oleh Allah dimudahkan yang lainnya. Bisa ngaji, bisa ini. Biarpun orang tidak menyebutnya sebagai ustad atau kiai. Tidak penting masalah gelar itu. Maka siapapun anda, anda menjadi seorang sodagar, menjadi seorang kaya, menjadi seorang... Pejabat, uh, anda tidak harus untuk mendapatkan kemuliaan yang ulama, tidak harus anda terjun dakwah seperti seorang alim yang berkip berkiprah di mimbar. Anda bisa memanfaatkan sisa-sisa apa menyisihkan waktu untuk menuntut ilmu, belajar dan sebagainya. Ini adalah penting. Kemudian uh, ada godaan di balik ini semua. Setan memang selalu menggoda agar orang tidak serius. Ada godaan, yaitu di saat lemahnya niat. Lemahnya niat itu ternyata godaan yang luar biasa. Yang pertama tadi, fahami yang memberi pahala adalah Allah Subhanahu SWT. Yang kedua adalah bahwasanya semua amalan, amalan-amalan itu banyak. Tapi yang menjadikan mulia besarnya nilai amalan itu ketulusan Anda di saat Anda menjalankannya. Selagi itu adalah nilai ibadah untuk kemanusiaan, untuk kebersamaan, untuk umat. Maka itu nilainya besar. Jadi tidak harus anda di panggung sebagai Ustaz atau sebagai seorang pengajar. Bukan, bukan harus itu. Ternyata sujud pun bisa saja dikalahkan oleh orang yang mencari nafkah. Jangan dianggap orang yang sujud di masjid itu adalah lebih bagus daripada orang yang cari nafkah. Cari nafkah lebih bagus daripada orang yang sujud. Kalau memang orang cari nafkah dia wajib. Punya anak dan sebagainya. Jadi ternyata ini motivasi saja dari Ibnu Athaillah As-Sakandari, siapapun Anda jangan Anda terkurung dengan profesi Anda seolah-olah Anda bisa tidak menjadi mulia. Aduh, saya sudah jadi orang begini, masa bisa besar, bisa mulia di hadapan Allah. Tidak. Anda orang kaya, ayo bangkit dengan kekayaanmu bagaimana. Anda menjabat, ah hebat, harus jadi pejabat yang bermanfaat. Kalau Allah menghendaki Anda dengan posisi anda, bagi Allah mudah untuk memberikan manfaat bagi anda. Tanpa anda harus meninggalkan posisi dan profesi anda. Dibuka hati hatinya. Pejabat ngaji, hebat ya. Ada apa belum? Pejabat ngaji, gubernur ngaji, bupati ngaji, wali kota ngaji, presiden ngaji. Di depan para ulama, wah hebat benar ini. wah layak dicium tangannya itu, kiyainya cium tangan jadinya harus benar ini kalau ada pejabat ngaji tempat kiyainya wajib dicium tangannya karena ketawa Tuhan pertama jabatannya ada kemuliaan ya mungkin pejabat kita pada ngaji hanya karena kita saja yang jarang ngaji maka gak merah tahu itu saja mungkin ya ya mungkin karena ya. kita ngajinya cuma seminggu sekali mungkin beliunya seminggu lima kali pas kebetulan yang kita ngaji beliau enggak ngaji, pas beliau ngaji kita enggak ngaji ya mungkin saja kita doakan semuanya ngaji sudah sodakar-sodakar kita, orang-orang kaya kita mungkin juga ngaji yang banyak ya, insyaallah jadi jangan sampai tertinggal, jadi Ibn Atwa'illah memberikan support atau memberikan motivasi, tasjid kepada kita semua bahwa siapapun anda harus mengambil fungsi yang benar tidak usah berhayal untuk pindah saya harus, saya harus sana selagi dimudahkan, kecuali anda menemukan ke gangguan atau janggalan atau halangan di saat Anda menjalani profesi itu maka Anda boleh pindah saya tidak bakat di sini lain tapi kalau Anda bakat tekuni orang Islam harus alim Ada orang Islam harus ngerti iptek orang kita ini dan biasanya ini like Ibn Atwa'ilah Sakan dari ini ingin memberikan semangat kepada semuanya sehingga Islam bisa maju bareng. Dan ini bisa dikumpulkan oleh satu wadah. Seorang alim, seorang ustaz bisa mengumpulkan semuanya. Mohon maaf seorang kiai enggak ngerti ilmu kedokteran ya. Bahkan mohon maaf kami itu kalau suruh masalah teknisi, isi urusan-urusan internet, radio dan sebagainya enggak ngerti. Tapi kita kan harus punya radio. Tapi maknanya apa? Orang yang ngerti urusan radio, ayo bangkit di sini. Orang yang ngerti bagian penyiaran, bangkit di sini. Orang yang punya duit beli alatnya di sini. Orang yang ngerti internet, ayo bangun di sini. Suah? Ini kan kelengkapan. Coba kalau orangnya seperti yang ngomong saja, nggak bisa bikin radio, nggak bisa ngerti internet, nggak bisa ini. Ya, ini masya Allah fungsi. Jadi kalau kita garap, kalau kita ngelihat mobil, jangan dikatakan rodanya itu lebih penting daripada setirnya. Jangan dikatakan lampu itu lebih penting dari setirnya. Semuanya punya fungsi masing-masing. Setir penting ya? Penting mana sama lampu? Hah? Ayo coba setirnya hebat lampunya mati tengah malam mau jalan? Enggak ada. Hebat? Jalan lebih eh, rodanya lebih penting mana daripada setirnya? Semuanya punya fungsi masing-masing. Ya kayak begitu sebetulnya. Jadi kebolehannya itu adalah bukan digebiarnya dunia ini bukan. Bagaimana orang ini menjalankan tugasnya karena Allah atau tidak? Biarpun itu ustad, kalau bukan karena Allah enggak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak kayak guru-guru kita Guru-guru kita tidak menguasai semua fun. Tapi bisa melakukan semuanya. Ayo pengen apa? Saya kira membuat ini. Langsung baru ngomong begitu ada orang ahlinya pada datangan. Bisa membuat ini. Bisa membuat ini. Bisa membuat ini. Karena apa? Umat Islam harus beragam yang semacam itu. Makanya tidak bisa dikatakan kamu harus jadi kiai semuanya. Ustadz semuanya. Dan di zaman nabi pun seperti ini. Coba di zaman Nabi Muhammad, setelah para sahabat Nabi sholat jamaah dengan Nabi Muhammad, setelah itu bubaran pada kemana? Macam-macam ya? Ada yang tinggal dengan Nabi Muhammad ngaji terus, ada yang melanjutkan pekerjaannya, ayo. dibiarkan oleh Nabi Muhammad agar melengkapi kehidupan dalam bermasyarakat. Enggak pernah Nabi Muhammad, kamu semua harus jadi santri semua, jadi kiai semua. Enggak ada itu. Makanya berbanggalah Anda dengan posisi Anda, tapi ingat. Karena Allah subhanahu wa ta'ala kuatkan ini niat. Maka dimanapun anda berada. Maka anda akan bermanfaat untuk umat ini. Dan anda akan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bisawab. Ada pertanyaan? Persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mohon maaf pada rekan-rekan uh, yang lain, manakala yang ditanyakan ini sudah pada tahu. Pertama, saya minta ada penjelasan Pak Boya bahwa saya pernah melihat teman saya itu sudah sholat duhur bersama. Terus ada lagi di belak, sudah salam biasa, sudah selesai. Ada lagi, uh, Ustadz yang datang, mau sholat, yang tadi makmum itu, dia melakukan, ikut lagi, berjamaah sholat dengan Ustadz itu. Ini mau Baik. untuk penjelasan, kenapa Baik. dia alasan itu. Yang kedua Ustadz, ini dari rombongan kami juga ada kelewat daripada yang lalu, bahwa Salat, eh, uh, sal, apa, pat, jama, jamaat akhir jangdama takdim itu loh, uh, yang dilakukannya itu kalau paman salat jamaat akhir yang dilakukan dikerjakan salat itu salat yang mana dulu? kalau papanya pada salat jemaat akhir begitu pula kalau papanya jemaat takdim Makasih. kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya minta diterangkan nikmat imdad dan minta nikmat apa? diterangkan itu bukti-buktinya dan minta diterangkan nikmat ijad dan minta diterangkan nikmat ijad itu dengan contoh-contohnya gitu saya kira saja dah Assalamualaikum Buya saya mau tanya ini kalau air kencing itu tadi kan yang jelaskan tuh yang di lantai yang Bu ya. Kalau yang najis air kencing berupa air kencing tuh yang di kasur atau di sofa atau di kursi tuh macam mana membersikannya tuh? Terima kasih Bu ya. Asalamualaikum. Untuk ibu-ibu kami persilakan barang kali ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Apa hikmahnya doa akasa Dengan doa nur buat Dan apa perbedaannya Itu saja Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. E, Pertama Sholat witir itu kan sholat penutup ya Pak Pak Buya Sholat penutup Nah sekarang kalau misalnya Witirnya dikhawatirkan Bangunnya telat subuh jadi witirnya itu sesudah isa, kemudian ternyata terbangun jam 3 untuk tahajud, kan gak usah witir lagi, berarti witir dibilang sholat witir penutupnya itu eh, bagaimana, saya gak paham, terus kedua tawasul tata caranya itu bagaimana, karena saya hanya tahunya kalau ke, ke makam itu hanya mendo mendoakan diampuni salah satunya dosanya si meninggal,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 apakah itu dilakukan oleh Nabi atau tidak terima kasih mohon maaf wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai warahmatullahi wabarakatuh cukup banyak nih, Baik, baik wangga-wangga pabunya mau nanya kalau hukumnya arisan itu apa <laughs> wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh baik bismillahirrahmanirrahim cukup Insyaallah sudah banyak pertanyaannya tadi yang pertama adalah ada orang sudah sholat, kok mau sholat lagi itu gimana? sholat fardu dua kali itu. Itu adalah satu kesunahan yang terlupakan. Ada sebuah hadis yang diluatkan oleh Imam Tirmidhi dan dikatakan hadis itu adalah wahassanahu at-tirmidhi, dikatakan oleh Imam Tirmidhi itu hadis adalah haseh. إِذَا سُلَّيْتُمَا فِيْرِحَلِكُمْ ثُمَا أَتَيْتُمْ أَتَيْتُمَ إِذَا سُلَّيْتُمَ Ada ceritanya begini, ada seorang ada dua orang datang ke Nabi Muhammad SAW waktu itu Nabi Muhammad melakukan sholat setelah itu Nabi Muhammad setelah Assalamu'alaikum melihat dua orang kok enggak sholat ditanya, kenapa kamu tidak sholat? Qad sallayna fi rihali dan Rasulullah aku sudah sholat di rumah ya Rasulullah sudah sholat di rumah. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, "Idza sallaituma fi rihalikum, kalau engkau sudah salat di tempat tinggalmu, fa'ataytuma, kemudian kamu berdua kok datang masjid berjamaah da di masjid yang didirikan jamaah, fa salliyah, maka ulang lakukanlah salat kembali ma'ahum bersama mereka, fa innaha lakuma nafilah." Maka itu menjadi sunnah untukmu. Ada lagi cerita Imam Termitu juga meriwayatkan waktu Nabi Muhammad sudah Assalamualaikum baru ada orang datang Jaa rojulun Baqtasolatil asri ada datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad setelah solat asar ilal masjid ke masjid Fakohal alaihissalam Nabi Muhammad berkata. Orang ini datang terlambat. Sudah pada sholat baru datang. Kasian itu. Siapa mau sedekah dengan orang ini? Fayusalli ma'ah. Yang mau sedekah. Temani dia. Berebut. Ini dikukukkan dalam adhab kita Imam Syafi'i. Kalau ada orang kok belum sholat. Maka disunnahkan kita untuk menemani dengan berjama'ah. Bapak-bapak yang rajin ke masjid kok pulang ke rumah? Kasihan ibu-ibu itu yang jangan suruh melahirin, tok enggak pernah ngerasain salat berjamaah. Tolong ditemani, biarpun salat di masjid. Jangan sebaliknya, rajin salat di rumah, di masjid tidak. Kenapa? Kasihan istriku tidak pernah berjamaah sehingga enggak pernah ke masjid. Anda ke masjid salat berjamaah dengan orang banyak, di rumah salat lagi dengan istri menemani. Ya ini Memang ada pendapat di dalam adham syafi'i gak boleh jadi imam dan sebagainya. Sudah jangan didengar pendapat semacam itu. Pokoknya dibudahkan saja. Tolonglah istri di rumah itu jangan sampai gak pernah ngerasain jama'ah. Maka yang dilakukan orang tersebut tidak salah. Karena barangkali ustadznya memang belum. Belum gak ada punya teman. Maka dia menemani dengan sukarela menemani ustadznya untuk berjama'ah. Yang menemani ya pak Satu boleh, dua boleh, tiga boleh, empat boleh, lima boleh. Jadi mengulang sholat dengan berjamaah itu diperkenankan bahkan disunahkan dengan syarat yang kedua harus berjamaah. Bukan dibalik. Sholat berjamaah lalu diulang sendiri, gak boleh. Sholat sendiri diulang berjamaah, boleh. Sholat berjamaah, ngulang berjamaah, boleh. Nah ini. ini adalah kesunahan yang sering ditinggalkan. Untuk nolong orang khususnya ini harus dihidupkan. Oh, sendiri, kadang-kadang gak enak ya. Atau karena gak ngerti. Jadi kalau teman, eh belum salat, ya dah saya temani. Saya mau sedekah, nggak pernah ngasih duit sih saya, gitu. Ya dah, saya temani salat, nggak apa-apa. Ini termasuk sedekahnya. Adapun jamak takhir, kalau jamak takdium mutlak tidak bisa ditawar, yang dahulu harus didahulukan. Jamak takdium ya, duhur dengan asar, asar dibawa ke waktu duhur, duhur harus duluan. Tapi kalau jamak takhir, ini kan kemarin sudah dijawab. Kalau jamak takhir, misalnya salat duhur dibawa ke asar, mana yang didahulukan? Jawabnya adalah boleh asar didahulukan, boleh zuhur didahulukan, bolak balik boleh Tapi dianjurkan, disunnahkan, zuhur dulu baru asar Karena tertib ini diperhatikan, sebab menurut madhab Imam Abu Hanifah Kalau tidak tertib tidak sah Ini adalah salah satu masalah yang sering orang salah faham tanda kutip digedekan tulisannya salah paham dengan alasan shohibatul wakti harus didahulukan yang punya waktu harus didahulukan itu pasti ngantuk waktu bacanya nah ini ada orang bentak sampai an kita waktu umroh kita dibentak shohibatul waktu didahulukan staffernanti pesat kalau baca yang melek jangan tidur yang punya waktu itu baru didahulukan jika waktunya mepet hanya cukup untuk waktu asar tok ya kan Jangan duhur dulu, nanti duhur habis pasarnya keluar dong kan. Kalau lubang tutup lubang ya. Makanya kalau waktunya mepet, yang punya waktu didahulukan. Kalau jamak takhir yang punya waktu apa? Asar. Kalau waktunya mepet ngepres asar dahulukan. Baru nanti setelah itu duhur. Tapi dalam keadaan normal waktunya luas, duhur didahulukan, baru asar. Yang salah paham ya salah paham. Malam ini sudah nggak salah paham lagi, insya Allah. Yang dengar dari mana-mana. Ini ada. Apalagi alasannya ada di fatul muin. Fatul muin yang mana ini ya? Katanya fatul muin bacanya lagi-lagi sambil ngeliwet, ya gimana? Om sambil nyambi liwat, sambil tidur, ya nggak ketemu. Padahal sudah jelas seperti ini. Dan kepada para jamaah semuanya, karena ini terbuka ya. Kalau ternyata ada sesuatu yang berbeda dengan yang kami bawa buku, jangan tidak tidak diperkenankan nanti ngomong hanya hanya katanya katanya tidak. Anda kasih buku ilmu bagi kami satu, ini loh. Kalimatnya seperti ini, ini, ini. Kami sangat senang kalau berbeda. Ini adalah ilmu baru. Baik. Kalau kita dapat ilmu baru itu, nikmat sebetulnya ya. Jadi ini sudah yang kita ini yang sering kita jelaskan. Makanya kita kalau ngajar VK itu selalu kita tekankan poin-poin orang yang sering salah faham di situ. Biar tidak salah faham lagi. Selesai. Imdad wa ijat ini adalah ini adalah ada hubungannya dengan masalah taqid yang ta'athir yang faham-faham yang tidak tidak. Begini loh ya. Anda itu diberi oleh Allah kenikmatan besar yaitu Allah menjadikan Anda hadir itu nikmat ya. Maka nikmat ijat Anda dihadirkan makanya Anda anda saat ini. Lalu setelah itu Anda dipanjangkan umurnya sampai ini imdad diberi oleh Allah kemurahan sampai umurnya sampai ini. Itu gambarannya gamblangnya ya, itu urusan tauhid itu ya. Sebetulnya imdad ijat sama saja semua dari Allah Subhanahu wa taala. Anda ada diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Anda dikasih umur, dikasih tempo Rizki, panjang, umur, sehat Ini adalah imdad Pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala Tidak sekedar anda diadakan lalu musnah setelah itu Setelah anda ada, anda dijaga Anda dirawat oleh Allah Nah ini Selesai ya Itu hanya istilah saja ya Istilah-istilah memang ada Allah menganggap masalah imdad Pemberian dari Allah Tapi pemberian apa? Ka'al madad itu maknanya pemberian secara lafdiya Ya anak kasih, saya kasih secara lafdiya Ijad ya mengadakan Mengadakan toko ya mengijat-ijat itu macam-macam. Kali ini adalah hubungannya kalau dengan ilmu tauhid Allah yang mengadakan anda. Menciptakan anda. Allah yang menciptakan alam semesta. Setelah itu Allah memanjangkan umurnya sampai hari ini. Waktu mengadakan namanya ijat. Waktu meneruskan apa-apa merawatnya namanya imdad. Ini adalah istilah-istilah saya. Jelas insya Allah. Kemudian kencing di kasur. Anak-anak ini kalau ada babak-babak kencing di kasur ini kelewatan. Anak-anak kencing di kasur. Kalau ada anak kencing di kasur, bagaimana ini kasurnya? Menurut madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu tetap tidak bisa berubah hukumnya. Biarpun sudah tidak ada baunya ya, kalau tidak dicuci dengan cara yang benar, dikelemin, nyemlem airnya ya, meratakan air, ya tetap tidak suci. Menurut madhab kita Imam Shafi'i radiyallahu anhu Lalu bagaimana air yang sudah apa Kasur yang sudah kena kencing itu Mungkinkah kita sholat di atasnya Ya yes. dikeringin Kalau sudah kering ya Nanti pakai spray Jadi spraynya itu di atasnya Asalkan kaki kita tidak basah Tidak tidak ada masalah Jadi kita sholat di atas Spray Ini dalam madhab kita Imam Shafi'i radiyallahu anhu Kemudian ada madhab lain Madhabnya Imam Abu Hanifah untuk menghilangkan waswas, menurut Imam Abu Hanifah, matahari itu bisa mensucikan. Jadi istilah hukmiyah itu tidak terlalu penting, asalkan sudah tidak ada bentuknya suci, kena matahari, peres. Ya, itu adalah madhabnya Imam Abu Hanifah. Dan sesaat barangkali kalau mendesak, waktunya, misalnya bawahnya banjir, ada ular, kasurnya tidak ada spraynya, kemarin kena kencing anak, anak kalau sudah kering sholat saja di atasnya sah menurut Imam Abu Hanifah. Kalau normal ya jangan sholat di atas kasur, ngapain sholat di atas kasur? Ya, nggak enak lagi ya. Ini umpama, jadi kalau sudah ditutup seprek, itu suci di atasnya. Jangankan itu, kalau di bawah ini ada kotoran kambing segala macam, Anda naruh sajadah di atasnya, asalkan tidak basah ya. Kotoran kambingnya tidak basah, sajadah tidak basah, Anda sholat di atasnya sah. Baik. Masalah doa ukasah sama nur buat, doa macam-macam. Kalau sudah doa itu kadang-kadang berbeda-beda ya, perlu kita baca. Ada namanya Hezbus Saifi. Dikatakan dari Imam Ali Qarumawajah. Tapi bermacam-macam. Kita perlu lihat seperti apa. Doa itu semuanya yang penting maknanya. Ada pun masalah perbedaannya tergantung yang doa. Kita tidak. Kita juga selama ini belum pernah membaca doa Nur buat atau doa Wakasah ya. Masih banyak doa-doa yang lain. Ada pun doa ada namanya hizib Saifi dari Sayyidina Ali. Tapi ternyata banyak riwayat yang berbeda-beda. Tinggal kalau seperti itu dilihat maknanya benar atau tidak. sodorkan ke ulama kalau makna benar baca. Dan banyak doa-doa yang diambil dari Rasulullah SAW. Termasuk yang ditulis oleh Imam Haddad rahimahullah ta'ala dalam wirtul latifnya sama yang ditulis di dalam uh, ratibul haddadnya itu semua diambil dari Nabi Muhammad SAW jadi itu adalah sekedar nama saja yang isinya perlu dilihat, ada banyak ayat-ayat Al-Quran dari hadis Nabi banyak doa-doa, wirid-wirid semacam itu jadi perlu dilihat isinya seperti apa Adapun masalah nama takut berbeda ya ada nur buat, ada wau kasah, ada segala macamnya sebab Ukasah itu ada sebuah cerita sahabat Nabi yang hmm, apa? minta doa kepada Rasulullah dan langsung dikabul Rasulullah. Yang lain pengin nginiru waqot sahabat Ukasah sudah didia oleh Ukasah. Mungkin dari itu sehingga muncul doa-doa semacam itu karena bab doa. Ukasah itu yang buru-buru minta doa sehingga ada doa diberi nama doa Ukasah. Makanya kita belum tahu riwayatnya doa Ukasah apa. Tidak penting masalah riwayat dari mana, yang penting isinya benar atau tidak, gitu saja. Sebab doa itu adalah ungkapan permohonan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian sholat witir, memang benar sholat witir itu adalah sholat penutup. Tapi maknanya disunnahkan, dianjurkan. Maaf, ini harus ditekankan bahasanya. Kalau dianjurkan, biar orang saham, faham. Dianjurkan jadi wajib. Ini biasanya orang ngantuk. Sunnah, dianjurkan. Sholat witir itu dijadikan sholat penutup. Nah ini, bukan wajib ya di an nah, Sudah jelas Jadi kalau ada orang witir habis isya Terus malam bangun lagi Sah gak witirnya Ya sah sudah selesai Mau diulang lagi Ya gak usah sudah witiran Witir itu sekali Kalau sebelum habis sebelum tidur witiran Jam tiga bangun malam Sholat hajat tahajud Sholat sebanyak-banyaknya Jangan berkata seperti orang yang jago ngeliat itu saja Kan sudah ditutup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 ngadu ke Rasulullah. Kata Nabi Muhammad dipesan juga semuanya, hadza akhda bil hasmi wa hadza akhda bil quwa. Ini Abu Bakar hati hati takut ketiduran, Tidak bisa witiran, makanya witirnya awal waktu. Kalau Umar ini mah memang kuat dia. Ya jadi ya, enggak apa-apa, dimaafkan. Jadi boleh semuanya, ibu boleh witiran sebelum tidur. Kalau ternyata nanti bangun malam Tahajutan yang banyak, jangan berkata sudah ditutup. Kalau masih begitu pasti tidur di sini itu. Baik. Tawassul jelas ya, tawasul caranya gimana tawasul itu beginilah, kita harus apa itu tawasul, tawasul itu meminta kepada Allah, doanya tetap kepada, tapi membawa sesuatu yang dicintai oleh Allah, amal soleh, orang soleh, amal soleh misalnya seperti hadis diriwatkan oleh Bapak Bukhari, mungkin anda pernah berbakti kepada orang tua, ya Allah, Hari ini aku telah menolong ibuku yang butuh kepada bantuanku ya Allah berkat ini semua. Atau karena ini ya Allah kabulkan doaku. Ini hadis Bukhari ceritanya ada orang. Tiga orang masuk terperangkap dalam gua. Ada longsor sehingga guanya tertutup batu. Mau didorong gak kuat batu gede. Imam Bukhari meriwati Rasulullah yang cerita. Akhirnya semuanya punya kebaikan. Yang satu pernah ibunya itu. Haus ingin susu, ingin minum, akhirnya diambilkan minum setelah diambilkan ibunya masih tidur, Enggak tega membangunkannya sampai ibunya itu bangun dan dia itu tidak berani pergi, kalau pergi takut ibunya mencari kalau mau bangun takut ibunya belum istirahat lama, ditunggu karena itu ya Allah ingat, aku pernah menjaga ibuku dengan seperti itu ya Allah maka kabulkan doaku, pinggirkan batu itu ya Allah, bergerak batu yang satu orang ingin melakukan zina sudah perempuannya itu, aku suatu ketika ingin melakukan zina dengan seorang perempuan Dan setelah aku mendapatkan perempuan itu, dan aku hendak melakukan zina Tapi setelah itu aku takut kepada mu ya Allah, karena itu ya Allah Geserlah Batu ini, tergeser sampai yang ketiga juga punya amal baik Tergeser sampai Minggirlah batu Lain Ini namanya tawassul dengan amal Soleh Jadi amal soleh itu makhluk atau bukan makhluk? Makhluk kita hanya ada khalik Allah, pencipta, dan makhluk. Selain Allah namanya makhluk. Amal soleh makhluk atau bukan? Makhluk. Berarti selain Allah. Jadi kita memohon kepada Allah dengan membawa sesuatu yang disenangi, dicintai oleh Allah. Amal soleh dicintai oleh Allah. Nabi Muhammad dicintai oleh Allah atau tidak? Makanya diajarkan Rasulullah Tawasul dalam hadis yang dirawatkan oleh Utsman ibn Khunaif. Minta kepada Allah binabiyika dengan Nabi Muhammad. Ya Karena Nabi Muhammad adalah orang... Soleh, Nabi Muhammad makhluk atau bukan makhluk? Waktu hidup makhluk atau bukan makhluk? Waktu mati makhluk atau bukan makhluk? Yang membedakan hidup dan mati itu pasti bingung Ada, kalau Nabi Muhammad hidup boleh tawasul Kalau mati enggak boleh lu, lu lu lu lu lu Ini orang yang punya mimbar, punya radio macam-macam itu Jadi mungkin kalau Nabi Muhammad hidup bukan makhluk ya? Kalau mati baru makhluk, kita gimana? Enggak paham saya ini Jadi waktu Nabi Muhammad hidup boleh bertawasul Waktu meninggal boleh juga bertawasul, karena Nabi Muhammad dicintai oleh Allah. Hadis masalah boleh bertawasul dengan Nabi Muhammad diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam bab salat istisqa Jadi tawasul dengan Nabi dan juga dalam hadis yang dikatakan oleh Ibnu Habban An Nasa'i Ibnu Majah tentang tawasul tentang hadis yang dikatakan oleh Utsman ibn Hunayf ada orang buta datang ke Rasul Ya Allah. Doakan aku biar sembuh, dikatakan Nabi Muhammad, sembuh atau sabar? Sembuh ya Rasulullah, ya sudah, wudhu, sholat, kemudian doa ini diajari Rasulullah Allahumma inni atawajahu ilaika binabiyika, ya Allah aku menghadap kepadamu dengan membawa Nabimu Nah ini Rasulullah yang ngajari, kalau tawasul bid'ah, Rasulullah ahli bid'ah Jangan ikut Nabi Muhammad, ikut Firaun saja Nah ini ahli orang yang menyalahkan tawasul ini bingung jadi dalam kajian ilmiah selama kita belajar paling bingung sama orang yang mengharamkan tawasul. Akhirnya karena dalilnya banyak mereka pengen ngerendah. Ya sudahlah tawasul boleh. Tapi waktu Nabi Muhammad hidup jangan waktu Nabi Muhammad mati lah ini aneh-aneh. Ya tadi definisi tawasul itu apa sih? Memohon kepada Allah dengan membawa hal yang dicintai oleh Allah Apakah Nabi Muhammad waktu hidup dicintai oleh Allah Waktu meninggal Nabi Muhammad dibenci oleh Allah Tidak Tetap dicintai oleh Allah Nabi Muhammad waktu hidup mulia Waktu meninggal mulia Memang tidak masuk akal bingung itu Di situ tawasul, bid'ah, sesat Di radio, selebaran, kurang ajar Ini bagaimana orang-orang itu Memecah belah umat ini Tawasul ini adalah boleh dan doa tidak harus dengan tawasul. Anda berdoa tanpa tawasul juga boleh. Tapi tawasul ini adalah ada ajarannya. Ya itu kan Nabi Muhammad. Tapi kenapa kok tawasul dengan para wali? Ini memang macam-macam biasanya begitu orang itu. Coba baca hadis yang dilakukan oleh Imam Bukhari. Masalah tawasul dengan Nabi Muhammad. Itu Sayyidina Umar bin Khattab pergi ke paman Nabi Muhammad yang namanya Abbas. Dan memohon kepada Allah, Allahumma ya Allah, kunna kami dulu bertawasul dengan nabimu Nabi Muhammad. Sekarang bertawasul, biar amin nabika aku bertawasul dengan paman nabimu Abbas. Abbas nabi atau bukan? Yang mengatakan Abbas nabi kafir, dan selesai. Abbas bukan nabi, tapi orang soal, wali soleh atau bukan? Kalau Abbas boleh, wali juga boleh. Makanya tawasul dengan wali juga boleh. Ini orang bingung memang. Diajak dialog tidak pernah ada yang nyambut ini. Baik tawassul adalah boleh ya, Setelah itu kita jelaskan Tawassul itu anda memohon kepada Allah Dengan membawa sesuatu yang dicintai dan dimuliakan oleh Allah Amal soleh anda boleh Seperti ini Ya Allah karena pengajianku ini kabulkan Ya Allah biar aku dapat jodoh yang soleh Itu tidak apa-apa tapi jangan rugi, jangan minta itu saja, minta yang cinta Rasulullah, iman yang kuat itu, lah, jodoh aja. Sebab heran santri-santri di mana-mana kalau sudah jodoh tuh aminnya keras, amin. Baik, saya. Sebab kalau diteruskan ngomong tawasul marah biasanya saya itu makanya harus, kalau sudah ngomong tawasul sama orang sudah membitahkan biasanya sudah majlis jadi rame nanti ya untung ada doa tadi ya baik, doa kepada Allah dengan membawa, nah itu caranya Ya Allah kabulkan doaku anda sebut karena amal baikku hari ini yang aku lakukan Ya Allah, bahasa Indonesia, bahasa cermonan juga sah Allah paham, Allah menciptakan semua bahasa itu tawasulnya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 anda boleh puasa Rajab, boleh puasa Sakban, boleh puasa Ramadan. Namanya puasa sunnah. Ada sunnat mutlak, ada puasa-puasa di bulan haram. Muharram. Muharram itu adalah dianjurkan untuk kita berbanyak puasa. Muharram itu ada 4. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab juga muharram. Dijulukan puasa Rajab itu hanya namanya saja puasa Rajab, sebenarnya puasa bulan haram bulan haram itu bulan yang punya keistimewaan, bulan mulia, ada empat, rejab, satu sendirian, rejab kemudian yang tiga beriringan, dulqodah, sebelum bulan haji ya, dulqodah, zulhijjah, muharram atau bahasa kita, selo, besar, suro, cowonya ya, selo itu, kapit, ya tidak mau bangun, tidak mau belanja, tidak mau ini, Seloh besar suruh, ini tiga bulan haram, dianjurkan untuk Recep puasa rejep puasa dianjurkan, cuman bahasanya orang kampung saja puasa rejepan ya, padahal itu puasa bulan haram, boleh mau puasa mangga cuman orang itu tergantung kekuatannya, kalau kiranya lemah enggak usah dipaksain agar Ramadan nanti lebih kuat, jadi enggak apa-apa anda puasa yang banyak-banyak boleh, kemudian arisan, itu maknanya tolong menolong, itu boleh saja, asalkan cara pengambilannya benar, misalnya sepuluh orang membikin sumbangan bersama seratusan ribu, bulan ini diambil oleh si A, itu namanya tolong menolong, boleh, ibu bersepuluh, ngumpulin setiap bulan bayar seratus ribu, berarti berapa? sejuta lumayan, jadi bulan ini diambil oleh si A, bulan ini B, ini D, ini boleh saja, yang gak boleh begini, saya betok dulu tapi tak Bayar ya harganya dikurangi, itu namanya jual beli uang, gak boleh ya, ada kan begitu pengen buru-buru dapat gak apa-apa rugi, itu gak boleh, harus wajar ya kalau memang ada lebih butuh ambil, sempurna sempurna, utuh utuh, itu kalau pakai potong-potong lah ini 1 juta ditukar 900 ribu, itu adalah gak benar riba baik waktu ada pertanyaan tertulis yang banyak mohon maaf kalau tidak kebaca semuanya Bismillahirrahmanirrahim Yang mana ada dulu kan Penjelasannya kalau Oh tadi ada punya dengan jamaah Perempuan berjamaah di masjid boleh tidak Ada yang bilang tidak boleh dan ada yang bilang Diperbolehkan Perempuan berjamaah di masjid diperkenankan Tapi harus tahu sebaik-baik Tempat sholat perempuan adalah di rumahnya Termasuk sholat fardu. Baru diperkenankan sholat di masjid dengan syarat misalnya aman dari fitnah. Fitnah itu artinya tidak ia menggoda dan dia tidak tergoda waktu ke masjid. Kalau dia tidak tergoda tapi menggoda dengan parfumnya yang bikin pusing, dengan dandananya bikin orang mabuk, nah itu jadi tidak benar sholatnya di masjid. Jadi asalkan aman fitnah. Tidak macam-macam ke masjid. Kemudian dibarengi atau dibarengi oleh orang yang mahram sama suaminya. Nah, ini adalah diperkenankan saja sholat di masjid. Adapun masalah keutamaannya memang semakin uh, apa semakin tersembunyi, semakin rapi. Tapi kadang-kadang zaman sekarang sholatnya perempuan di masjid lebih bagus dari di rumah. Kenapa? Di rumah al ustad televisi nyala terus. Nah, benci di masjid saja. Sekarang ini ada orang dengan, dengan fatwa harga mati harus tidak jangan ke masjid tidak boleh ke masjid ya Allah sudah ke masjid tidak boleh ke mall diperkenankan terus bagaimana anak-anak kita nanti iya memang fatwa ini harus disesuaikan dengan keadaan masa ke masjid gak boleh perempuan jalan-jalan ke mall gak ada yang larang kan nah ini ada hal yang harus dijelaskan ada tata keramanya mau ke masjid, masjid sehingga termasuk sholat sunnah sekalipun aslinya, bagi laki-laki sekalipun, sholat sunnah lebih bagus di rumah di masjid boleh tidak? boleh, tapi kadang-kadang di masjid lebih bagus daripada di rumah sebab kalau di rumah itu kadang-kadang kalau tidak digoda televisi digoda oleh anaknya ya bisa digoda oleh anaknya dan sebagainya, sehingga kadang-kadang gak jadi sholat percaya atau tidak percaya itu susah, sholat di rumah itu zaman sekarang itu. Sebab rumah kita bukan rumah ahli ibadah, ahli ibadah kayak rumahnya Imam Syafi'i. Pulang rumah keluarganya pada salat, salat lagi kan begitu. Rumah kita rumah lain ya. Maka di masjid tetap menjadi salat sunnah di masjid dalam kondisi macam ini lebih bagus daripada di rumah. Jadi rumah Anda sudah terbentuk indah, pulang salat di rumah. Jadi begitulah kasusnya. Salat berjamaah bagi perempuan tidak beda dengan itu. anak saya sedang melamar kerja oh doa didoain doa doa dikumpulin nanti apakah seorang penceramah bisa baca pikiran jamaahnya karena hampir setiap saya menghadiri majelis selalu saja penceramahnya membahas masalah yang sedang saya alami enggak <tuh. tuh. tuh> apa yang dimaksud ilmu laduni tidak penceramah itu membaca app nya sendiri kalau saya ngomong itu karena app saya itu bukan saya banyak salah pengalaman dosa-dosa ya minta ya. ada memang Allah itu membukakan sebagian orang membukakan jadi tanpa harus dicari-cari gak ada ilmu untuk nerawang. ada orang minta petunjuk punya rumah saya di terawang sama orang banyak hantunya mau saya, sms, mau kami balas SMS, tolong suruh datang ke rumah biar rawang hantu mana yang ada di pondok itu gak usah percaya begitu bitu ya tapi ada orang-orang yang dibersihkan oleh Allah itu dibukakan oleh Allah jadi ada namanya kemudahan, bukan berarti langsung wah, ah tahu ini, aduh malu saya kelihatan, bukan dibukakan oleh Allah, tiba-tiba kalau ngomong dengan orang ini dibimbing oleh Allah, dia harus ngomong begini harus ngomong begini, ada bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala, itu bukan berarti oh ilmu terawang Ilmu ramal, ilmu dukun nantinya. Jadi Ustaz dengan dukun sama nanti ya. Tidak. Jadi semuanya adalah berangkat dari khusnudon pengin bangun. Apalagi kalau anda membaca kayak kitabnya Imam Ghazali, begitu bersihnya orang itu. jangankan anda Ustaz membaca bukunya Imam Ghazali, namanya eh ya ulumudin kayak ditempel lagi, pukuli terus ini. Salah semuanya kita ini. Hahaha, <laughs> Imam Ghazali. Maka sebaik-baik orang adalah seperti orang yang ngeri bersurat ini. Ngerasa bahasanya. Omongan yang disampaikan oleh penceramah itu untuk dirinya. Itu orang insaf, mulia. Sebab ada orang ngaji. Tuh, kadang-kadang sama istrinya. Tuh, denger tuh. Ha, loh, ini kan gak beres. Sama suaminya juga gitu Dengar bang. Bukan begitu. Untuk diri sendiri lah. Ini orang insaf. Yang menulis ini adalah insaf. Dan beliau adalah insya Allah termasuk orang paling cepat mendapatkan hidayah dari Allah. Subhanahu wa ta'ala apa maksud ilmu laduni ilmu laduni ilmu yang diberikan oleh Allah SWT tanpa diduga-duga tapi syaratnya ada belajar dulu capek tidak tidur malam ada orang nakal bandel dapat laduni dari mana laduni itu laduni itu pemberian Allah sholah rajin belajar dan sebagainya tiba-tiba ditanya orang dibudahkan oleh Allah untuk menjawab tiba-tiba ini bukan laduni orang bandel anaknya kiai tidak pernah ngaji sekolah bapaknya mati jadi kiai katanya laduni laduni adalah apa itu laduni ada syaratnya dia orangnya takwa, ahli ibadah, jauh dari maksiat, maksiat pun dikit sempat tobat Itu ada tanda-tandanya orang dapat ilmu laduni Kalau ada orang bandel maksiat laduni, tidak ada laduni itu, ilmu syaitan itu pasti Manistidraj Kalau laduni adalah bab karama, kemuliaan dari Allah laduni Dan banyak orang-orang yang dibukakan oleh Allah Karena beliau ahli ibadah, setiap ada permasalahan dibuka oleh Allah jadi kadang-kadang ilmu yang dibaca waktu kecil diingatkan oleh Allah. Padahal ukuran ini sudah lupa memorinya itu. Tiba-tiba dibukakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini telah ditemukan oleh banyak ulama-ulama itu sampai Ya Allah, kok saya mengingat ini. Padahal sudah saya baca dulu sampai dicari di mana bukunya tidak ketemu. Tapi kalau ditanyakan ulama, ya benar omongannya itu. Jadi laduni itu dikirim oleh Allah. Tapi syaratnya belajar benar. Ada puasa, ada orang tanya. Minta ijazah mau puasa dapat ilmu laduni. Mana ada. Saya pernah belajar bahasa Inggris kan susah, minta ijazah kepada guru bahasa Inggris. Saya pengen puasa, biarpun 40 hari tidak apa-apa, yang penting langsung bisa bahasa Inggris. Ya, tidak ada sama bahasa Inggris, tidak ada kan? Ilmu syariat juga tidak ada begitu begitu. Puasa 40 hari pengen langsung faqih ahli fikih, tidak ada. Belajar dulu, baru faqih ya. Kalau tidak ada universitas nanti orang pada daftar puasa saja 40 hari jadi pakar ekonomi 40 hari jadi usaha dulu, baru Allah akan beri nanti. Apa lagi? Masya Allah. Mohon maaf, ini terlalu banyak sekali. Yang ada hubungannya dengan sholat. Banyak. Doa. Doa. Doa. Hmm. Doa. Apa ini? Apa sama ini apakah salat berjamaah di rumah dapat pahala ini sudah disebut tadi kurang lebih sama sudah insyaallah konsep hidayah bagaimana konsep hidayah dalam Islam apakah bisa dicari diikhtiari Siapa saja yang mendapatkan hidayah, apakah hak prerogatif Allah dan mengapa orang kafir anaknya tidak dapat hidayah. Hidayah itu memang hak prerogatif Allah. Allah yang memberi. Allah yang kasih, tidak ada yang lainnya. Tapi untuk mendapatkan hidayah, Allah menjelaskan ada dua cara. Dalam Al-Quran. Allahu yajtabi ilaihi mayasya wa yahdi ilaihi mayyunib. Dalam Al-Qur'an, potongan ayat, Allah Allah akan menarik dari hamba-hambanya untuk menjadi kekasihnya. Mayyasha. Siapa yang Allah kehendaki? Bandel, badung, tidak karu-karuan. Tiba-tiba sadar di malam itu. Tidak pernah dia belajar ngaji ya. Tidak pernah hadir di majlis, tiba-tiba diberi kesadaran di tengah jalan. Lalu diambil oleh Allah. Ada? Maka ada hidayah yang seperti itu. Allah mengangkat begitu saja. Kalau caranya cuma begini pusing dong kita. Iya kalau diangkat, kalau tidak bagaimana? Saya mau nunggu di mana? Di pinggir jalan. Iya kalau diangkat, kalau mati di pinggir jalan, mabuk gimana? Lanjutan ayatnya ada. Wajah diilahi ma Yunib dan Allah akan berikan petunjuk orang Yunib kembali mencari berusaha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada dua model. Ada hidayah yang tiba-tiba dikirim oleh Allah orang yang nggak usaha tiba-tiba dikirim. Tapi Alhamdulillah Allah makasih. Yang usaha dikasih. Mana yang berusaha? Ngaji terus. Dekat ke ulama. Ke majlis ilmu. Ha. Allah akan memberikan petunjuk orang yang kembali kepada Allah. Yang mendekat kepada Allah SWT. Dan juga dalam ayat lain disebutkan. Walladina jahadu fina Barang siapa yang berusaha mencari jalanku. Cari ridhaku. Cari uh, berada di jalanku. Jalan kebenaran. Allah akan memberikan petunjuk kepadanya meladina berjihad diina lanahdiy annahu bisubulana yang berusaha Allah akan berikan petunjuk hidayah jadi atas usaha ingat tapi tetap semuanya beri siapa Allah Subhanahu wa taala semuanya kenapa anak kenapa orang kafir anaknya tidak dapat hidayah sama kalau Allah tidak menghendaki dan tidak ada usaha dalam dirinya banyak orang kafir karena usahanya masuk Islam Belajar orang-orang apa orang-orang profesor-profesor di luar Islam banyak yang masuk Islam setelah mempelajari Islam berusaha mencari kebenaran sehingga mendapat kepetunjuk mendapatkan bimbingan akhirnya masuk Islam jadi ada seperti itu ada pun anak, anak orang kafir memang hukumnya adalah sama kafir tapi kalau ada anaknya orang kafir mati dalam keadaan anak-anak dia masuk surga dan anak anak kecil tidak punya dosa dan sebagainya jadi anaknya orang kafir memang dihukumi kafir di dunia ini akan tapi dia adalah mendapatkan surga. Dia tidak, Allah tidak akan menyiksa anak-anak yang belum balik itu anak kecil yang mati. Anak kecil yang mati, biarpun anaknya orang Islam atau orang kafir sama. Mereka adalah akan mendapatkan surga. Tapi kalau orang kafirnya mati adalah mendapatkan neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Baik ini saja insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebentar, baca doa ya. Doanya untuk Bacakan doa ini ada beberapa pertanyaan. Oh masih ada. Doa mudahan solusi Allah dari Bapak Yusuf Fernand. Satu untuk adiknya Masjid. Oh masya Allah. Uh, ada yang laki -laki sakit leukemia masih anak-anak masya Allah. Agar dimudahkan untuk mendapatkan jodoh insya Allah. Sekarang dapat hidayah. Agar punya keturunan. Dan yang lainnya. Lamar kerja. Ada yang baru operasi sebuka. Allah mengkabulkan maksud hajat mereka semuanya dan hajat kita semuanya dan semoga Allah mudahkan segala urusan kita semua, memberikan kesehatan kepada yang sakit dan menjaga kesehatan yang sehat dan Allah menjadikan penyakit-penyakit uh, mereka itu sebab penghapusan dosa dan Allah menjadikan apa yang mereka infakkan adalah apa yang mereka bayar untuk pengobatan sebagai infak sedekah yang akan mereka lihat kelak di akhirat dan semoga Allah menggantinya dengan yang halal yang lebih banyak. Dan semoga Allah memberikan kesabaran kepada yang jaga. Dan juga Allah Allah menjaga iman kita semuanya. Menjaga hati kita dari segala macam penyakitnya. Dan semoga Allah memudahkan segala urusan orang-orang yang memudahkan urusan pengajian kita ini. Yang memudahkan pengajian kita di tempat ini, di masjid ini. Mulai dari semua pengurus masjid yang membersihkan tempat, yang menyiapkan tempat. Yang menjaga tempat parkir yang menyelesaikan urusan saun, yang merapikan semuanya, yang memudahkan ini semua. Semoga Allah mudahkan segala urusan mereka semua. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan mereka dari segala hal yang merepotkan, yang menyusahkan. Dan semoga Allah memberikan keikhlasan kepada kita yang hadir dan berkat kehadiran kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita memberikan keturunan yang belum punya keturunan berikan pasangan jodoh orang-orang yang mulia dan baik yang belum mendapatkan jodoh dan sudah selenggarakan jodoh menjadi pasangan suami istri yang indah harmonis dunia akhirat dan Allah Subhanahu wa taala semoga memudahkan kita semua dalam membimbing anak-anak kita memudahkan kita di dalam kita semua di dalam membimbing-bimbing santri-santri dan semoga Allah mempermudah pembangunan pesantren Al-Bahjah pesantren kita semuanya Memperlebar tanahnya, mengirim orang-orang ikhlas yang tidak ikhlas dijauhkan oleh Allah. Semoga Allah mengirim orang-orang yang tulus, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan berikan manfaat kepada anak-anak, barakah semuanya kepada kami semua dan kita semuanya berkatir Habib Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Fatihah. Bersuratlah dinanam taal war mahdubi anil waladhul amin Basmallahirohmanirohim Alhamdulillahirobbilamim Allahumma salli ala saidina Muhammad wa ala saidina Muhammad Allahumma rahmanu laa taanziibna wa surna laa taqdzulna wa aafinu laa tumridna wa akribna laa taahinna wa aatirna taatiralaina Inna kaala kullu shadir Allahumma ya Allah Berikan kepada kami kecintaan kepada mu ya Allah agar kami mudah patuh dengan perintahmu ya Allah dan menjauhi laranganmu ya Allah berikan kepada kami kecintaan kepada kekasihmu Nabi Muhammad agar kami mudah menjalankan sunnah-sunnahnya ya Allah ya Allah berikan kepada kami kecintaan kepada sesuatu yang kami ya Allah sehingga hidup kami indah dalam cinta karenamu suami istri yang saling mencintai karenamu anak-anak yang mencintai orang tua mereka sehingga mudah mengabdi dan berbakti orang tua yang cinta kepada anaknya dengan cinta yang sesungguhnya sehingga serius dalam mendidik mereka ya Allah dan yang belum menikah mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang yang kau yang kau muliakan Ya Allah, yang sakit sembuhkan ya Allah, yang sakit sembuhkan ya Allah. Ya Allah, ya Allah, mudahkan segala urusan kami semua, lapangkan rizki kami ya Allah, lapangkan rezeki kami semua ya Allah. Jauhkan kami dari segala malapetaka lahir dan batin dunia dan di akhirat, dunia dan akhirat dan ampunilah dosa kami semua ya Allah dan jadikan kami semua ahli ibadah ya Allah dan jadikan kami orang-orang yang bermanfaat di profesi kami, di pekerjaan kami, di usaha kami ya Allah. Jadikan kami bermanfaat, bermanfaat dan muliakan kami dengan pekerjaan kami, muliakan kami dengan profesi kami, muliakan kami dengan apa yang kami tekuni, ya Allah. Dan jadikan kami bermanfaat dengan apa yang kami tekuni, ya Allah. Bermanfaat untuk agamamu, ya Allah. Bermanfaat untuk agamamu, ya Allah. Bermanfaat untuk hamba-hambaMu, ya Allah. Ya Allah, muliakan kami di dunia dan muliakan kami di akhirat. Ya Allah, maafkanjang, mudahkan segala urusan kami. Lapangkan rizki kami jika dengan rizki yang halal menghantarkan kepada ridhamu. Jika ada yang sakit sembuhkan. Jika ada yang punya hutang mudahkanlah kami dalam kami semua dalam bayar hutang-hutang kami, ya Allah. Ya Allah. Allah, ya Allah, jika Ya Allah jika ada yang sakit sembuhkan ya Allah panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat wal afiat panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat wal kirimkan kepada kami ya Allah orang-orang yang tulus dan ikhlas ya Allah jauhkan kami dari orang yang tidak ikhlas jika ada orang yang tidak ikhlas bergabung bersama kami ya Allah jadikan mereka ahli ikhlas ya Allah ahli ikhlas ya Allah ahli ikhlas ya Allah dan semua yang membantu masjid ini semua membantu pesantren kami ya Allah pesantren kami ya Allah boleh ya Allah boleh ya Allah yang membantu pesantren kami berikan kepada mereka ketulusan keikhlasan sehingga apa yang mereka lakukan. Apa yang mereka sumbangkan. Apa yang mereka perbuat. Ya Allah. Apa yang mereka ya berikan untuk pesantren adalah. Bisa mereka lihat. Kalau di akhirat ya Allah. Jangan sampai mereka tidak bisa melihat. Ya Allah di akhirat. Berikan kepada mereka keikhlasan, ketulusan. Dan kirimkan kepada kami orang-orang ikhlas yang tulus. Jauhkan dari orang yang tidak ikhlas. Dan yang tidak tulus. Ya Allah. Berikan kepada kami husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman. Iman ya Allah. Iman. Iman ya Allah. Rabbana atina fid dunia hasanah. Wafil akhirat ya